Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang ahli kitab. Karena ini yang sedang tren dan sedang digandrungi oleh masyarakat Indonesia yang mengaku Islam. Ngopi dulu, ngobrol perihal Islam. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan selalu akan saya terus ulang-ulang Bahwa Islam itu bukan selama Islam itu bukan agama Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Paling tidak saya menggeser makna Islam yang sesungguhnya yang sudah menyimpang jauh Dan din bukanlah agama, din adalah jiwa Dinul Islam adalah jiwa yang berserah diri kepada Allah Inna dina indaullahil islam Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri Islam bukan identitas, bukan agama, bukan pengaruhan nah Ini sekarang saya akan memahamkan tentang ahli kitab Dengan Quran yang berjalan itu ada perbedaan Rasul ketika pertama datang wahyu Wahyu pertama turun kepada Rasul sehingga Rasul bergetar tubuhnya menggigil dan pucat pasi, bahkan Rasul belum bisa membaca apa itu. Itu perintah dari Allah untuk membaca ikhro. Bukan berarti datang malaikat lalu berhadapan dengan malaikat Jibril dan malaikat Jibril bertanya seperti itu. Ikhro bacalah bukan, karena satu kesatuan dalam diri. Kakita itu kan hati hati nurani saya hati nurani Rosul waktu itu bertanya ini ada apa ini saya menggigil tu bu ini bukan berarti malaikat ibl berhadapan dengan Rosul kayak berhadapannya saya dengan anda yang berlagi ini bukan hatinya maknun tu hati nurani itu tempat malaikat Artinya bertanya ini ada apa dia sendiri baca tapi baca apa ini saya belum bisa baca nih belum loading. Nah, pertanyaannya ketika wahyu pertama datang Sudahkah ada kitab? Sudahkah ada kitab Al-Quran? Lalu petunjuk dari mana? Kitab itu Dan ketika Rasul wafat Sudahkah? Adakah kitab yang ditulis oleh Rasul? Tidak ada kitab yang ditulis oleh Rasul Dan tidak ada soal-opun soal soal soal Nabi Yang memulis kitab Baik sebelumnya dan sesudahnya Jadi Nabi itu bukan penulis kitab Cuma yang harus dipahami kita kan Yunus katanya ke Rasul Nah ini Rasul itu tidak ada kitab, tidak punya kitab Kitab apa Rasul Nabi Muhammad tidak punya kitab Tidak pernah menulis kitab, tidak punya kitab, bukan ahli kitab pula Nah ini Rasul ketika mendapat lain Ikro baca-baca kik apa ikro baca lagi tapi dia belum masih belum matching antara pikiran hati dengan rasanya itu belum matching sampai akhirnya pada suatu detik dia membaca ikro kita baka kapal binapsika alaimu hasiban bacalah kitamu dan cukuplah dirimu sendiri pada hari itu yang menyesamu berarti kitab yang dimaksud itu bukan kitab yang tertulis tapi kitab yang tersirat di dalam dirinya Kitab yang sesungguhnya itu bukan yang tertulis Tapi yang tersirat di dalam dirinya Kalau kita terjebak untuk memahami kitab yang tertulis Maka bukan menjadi sunnah rosuh Bukan ngikutin rosuh Bukan menjadi penyembah Allah Tapi penyembah kitab Ini yang disebut ahli kitab Samiyya kunilah dinakaparuk min ahli kita, bahkan orang ahli kita itu tidak akan beriman dan selalu menutup diri. Kenapa menutup diri? Pikirannya sudah dibebani berbagai macam. kitab pikirannya dipakai ngapalin ayat ini, ayat ini. Akhirnya kaya Abdullah bin uljamh jam hafal Qur'an tapi membunuh Umar dengan mengucapkan Allah akbar tapi membunuh berkata-kata tentang kebenaran tapi hatinya penuh kebencian kenapa? karena kebenaran hanya mengendap di pikiran hanya di hafalan makanya ada uas ujian akhir semester yang namanya mau uas anak saya juga suka uas jadi gak paling aja uas mau uas kan gak paling bagian uas ngapain sama uas Orang <tukang> jemput orang paling ahli kita, ya ahli kita lima talbisul hak bilbatil, liwatatungguna wamtulalamun. Hei ahli kita, kenapa kamu menukar balikan? Jadi kaya kampret menukar balikan, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini ahli kita itu ujung-ujungnya apa? Yang salah dibenerin, yang bener disalahin. Jadi tukar balik jadi kayak ngampret, memikirnya kembali kenapa? karena terjebak oleh kitab. dia bukan menjadi ahli kebenaran bukan ahli hakikat dan marifat dia semuanya tidak mengenal Allah dia hanya hafal Allah itu begini, begitu kata siapa? kata Al-Quran secara tidak sadar Tuhan itu bukan Allah tapi Tuhan itu kita Tuhan itu bukan Allah Tuhan itu kita kerana dia percaya dan terjemahkan kepada kita dan nah, seperti saya menjelaskan tentang sejarah Ibrahim berbeda dengan yang lainnya. kenapa? karena saya tidak bertuhan kepada kita saya tidak berreferensi kepada kita dan bacaan katanya begini kata begitu itu kan katanya. saya kan cuma menyaksikan menyaksikan dengan rasa terus saya menceritakan tentang sunan Kalijaga ya bu, sunan Walisongo itu bukan tentang sunan Wali Songonya begini, harus begini, harus betul, mertuanya anaknya semangat mulia misal nggak perlu bukan tentang itunya saya menjelaskan tentang eksklusiknya kenapa kita harus benci Cina padahal banyak ahli yang datang dari Cina nah, kenapa kita harus benci Cina bahkan teknologi yang ada saat ini juga dari Cina ini gara-gara siapa gara-gara ahli kita gara-gara kambat ya kebalik pikirnya kebalik pikirnya Karena apa yang paling berbahaya di dunia ini sekarang ini adalah Amerika infansi. Bukan Amerikanya juga. Tapi sistem IMF. Sistem Pedral Bank. Ini yang menguasai dunia. Setiap dunia dikuasai oleh Pedral Bank ini. Nah, mereka ingin masuk ke Indonesia dan menguasai Indonesia. Pipot-pipot diambil alih. Akhirnya marah. Kemarin terjadi di Sulawesi. Bencana, itu bukan bencana, dibom, bahkan di Aceh juga dibom dari bawah laut Amerika ingin berkuasa Lalu ketika orang-orang Cina didatangkan untuk jadi benteng Itu bukan, Indonesia bukan dimanfaatkan oleh Cina Tapi Cina dimanfaatkan untuk masuk nanti ketika terjadi perang Itu perang antara Amerika dan Cina Bukan perang antara Indonesia dan Cina Dan Amerika, karena satu-satunya negara yang ditakuti Amerika adalah Cina saat Karena Cina itu penduduk terbanyak, tentara terbanyak Jadi kalau misalnya mereka menyerang Indonesia Terus banyak orang Cina di disininya, oh, pasti Cina akan lamuk Pasti Cina akan balas dendam. Sedangkan di Amerika saja Cina itu banyak lebih. Kenapa kita lebih baik Kerjasama dengan Cina dibanding kerjasama dengan Amerika Lihat Ina, bagaimana ketika dikuasai Amerika Lihat Suriah, bagaimana ketika dikuasai Amerika Lihat pripot berapa puluh tahun dikuasai Amerika hanya 9% negara diberi Sekarang di diambil dari 50% Makin hamuk, langsung memakai Langsung ngebom itu yang di Sulawesi Di Palu. Nah, ini yang bahaya itu Amerika Karena ketika dikuasai Amerika Dia akan mengeruk semua Potensi yang ada di Indonesia Dan China dijadikanlah Tameng Untuk mengharang, memilter Serangan-serangan dari Amerika Karena bahaya itu Amerika. Amerika yang bahaya itu ini nih beberapa deral bank ini yang bahaya ini korporasi nah, ahli kita malah nyampe sana pikirannya ahli kita jadi terjebak hanya menjadi ahli kita tanpa sadar Tuhan yang kita itu kebanyakan adalah Tuhan yang lakunya Islam itu kebanyakan kita bukan Allah Ketika kita percaya kitab dibanding Allah, dibanding rasa diri kita, artinya Tuhan bukan Allah, bukan Allah, tapi kita. Tuhannya kita. Kalau kita percaya kata-kata kitab, lagian kata-kata itu juga tidak diterjemahkan dengan baik dan oleh orang yang beramana, itu kan, weweng. Bukan berarti saya menyalahkan kitab. Silakan saja karena kitab itu kan ada satrian dua part. Disusun oleh para wali Eh oleh para apa? Para kasih Allah Kelapa urasi din sahabat-sahabat Rasul Abu Bakar tidak setuju Karena kata Rasul Apa yang disampaikan Rasul ketika ditulis Atau di, ditulis ulang Sama manusia itu akan berubah makna Akan berubah esensi Tapi yang tiga tetap melanjutkan Akhirnya tiga ini selamat Tidak selamat Kenapa? Karena memang harusnya Kebenaran itu bukan ditulis Orang kan terjebak kepada kita ya Kebenaran itu harusnya dilaksanakan Hanya mungkin Ada Bagusnya juga karena dengan ditulis Mungkin kebenaran itu sampai kepada kita saat ini Coba kalau gak ditulis mungkin gak sampai Kenapa kemasalahan kita gak pernah tahu Kan di tengah jalan digimanain Ditambah iman dan sebagainya Kan kita gak pernah tahu Kenapa Yang uh, Islam itu masukin set, Sekitar tahun 900-an Sedangkan Quran tahun Tujuh ratusan juga sudah disusun lagi Tuhan. Dan kita gak pernah tahu tengah jalan. Belum Abu Sufyan lagi mengadakan perombakan-perombakan pada abad, abad ke-7. Kita gak pernah tahu Abu Sufyan ini adalah orang yang sangat membenci Rasul. Istrinya saja sampai makan daging hatinya Hamzah pas perang Uhud. Saking bencinya, dia terpaksa masuk Islam karena waktu itu Rasul berkuasa dan menjadi Madinah Munawara. Jadi. Masuk Islam bukan karena keingasan dan ketepang lagi Karena Islam menjadi mayoritas Nah, tapi dibalik itu dia punya niat lain Ketika Rasul wafat dia berkuasa umaya. Menjadi Abu, -Abu Sufyan itu berkuasa Nah, saat berkuasa kita gak pernah tahu kan Dia yang pegang kekuasaan Kita hanya tahunya Quran dan sampai ke Indonesia Tapi kan Rasul tidak pernah mengajarkan kebencian Rasul selalu mengajarkan kasih sayang Kenapa sekarang kok kita percaya kita Malah di kitab itu banyak kebencian Hmm, orang kapir bunuhlah, terus orang-orang yang kapir ambillah katanya ada parih lah gelimah dan lain sebagainya. Bisa apa yang diajarin? Terus di ayat uh, surat Taubah, Wabahul Taubatkan ane, balihi wayahul surat aku dan allah akan menerima taubat seseorang kalau diambil surat aku darinya. Ini kok jadi kayak kris ya? Ada pengampunan taubat gitu. Padahal Rasul tidak belajar taubat, lo kenapa ada ayatnya? Masih percaya. Ya silakan saya ngancam saja. Saya bukan ahli kitab, Bu. Saya bilang saya bukan ahli kitab. Saya lebih kepada Qur'an berjalan. Saya membaca diri dengan rasa berjalan. Membaca diri dengan rasa. Kalau ahli kitab, ya kita enggak pernah tahu kan Rasul enggak pernah nulis. Dan ditulis setelah Nabi oh, Rasul apa? 5 tahun setelahnya dan kita enggak pernah tahu Bu, kan juga telah melakukan perbuatan perbakan. Wahyu balu taubatanan balihi wayaku sudahko dan Allah mengambil taubat seorang ketika seorang itu sudahko. Ini yang jadi pertanyaan Rasul tidak pernah mencetakan itu, tapi kenapa ada yang itu? Baya nah, silapun saja mau percaya kitab dan menjadi ahli kitab. Nah, seperti sejarah-sejarah Ibrahim, sejarah Syeikh Siti Jenar, sejarah uli semua yang saya jelaskan sebelumnya itu bukan tentang poinnya kalau tentang poinnya misalnya Syeikh Siti Jenar. Uh, terus apa, senang kali jaga punya anak ini uh, mertuanya ini, ya gak usah lah, saya gak usah bahas itu, karena di dalam buku-buku internet di buku-buku juga udah banyak yang dijelaskan tentang itu secara detail saya menjelaskan esensinya kenapa kita membenci Cina padahal banyak para wali yang ketemu dari Cina, dan hampir semua makanan yang ada di Indonesia, asalnya dari Cina, teknologi yang kita pakai pun dari Cina, kenapa kita membenci Cina padahal China itu lebih satu rumput dengan kita dibandingkan dengan Amerika, atau IMF. Yang jelas di belakang IMF, di belakang pedra bank, dan di belakang corporation ini adalah Yahudi cerdas. Yahudi jadi jenius yang justru mengubah sistem. Ini Yang bahaya itu yang Yahudi yang membuat sistem, karena perbankan tanpa sadar, dan tidak kita dijajah. Perbudakan yang abadi adalah perbudakan budak yang merasa dirinya merdeka. Kita merasa merdeka, tapi ketika kita memegang hati yang sadar dan tidak, kita dijajah kita harus bayar kebudemen ATM nya kita pergi kemana pun kekontrol sama mereka karena kita masukin ATM masukin duit pernah kan ada yang mempermasalkan dengan sistem keuangan gak ada Padahal sistem keuangan yang baik itu dulu adalah menggunakan emas bukan menggunakan kertas apalagi sekarang cuma digital kita gak pernah tahu siapa yang ngontrol keuangan itu yaudah kita gak tahu siapa yang ngontrol keuangan pernah nggak kita kan pertanyakan tentang uang itu? Kenapa kita tidak menyimpan uang itu dalam emas? Karena Rasul menyandarkan Islam akan bangkit dengan dirham dengan emas. Tapi kenapa sekarang justru yang tadinya emas zaman dinasti kesang abad kesap pertama masehi di Cina ketika kalau datang ke sana dan arsitekteres juga melihat bahwa kertas dijadikan sebagai kwetansi barang -bar sebagai kwetansi atau bukti adanya emas alat tukarnya tetap emas bukan kertas tapi sekarang kenapa kertas menjadi alat tukar untuk membeli emas malah emas sekarang dijual beli kan enggak kertas nah sekarang kok kenapa kertasnya yang menjadi alat tukar Dan lebih banyaknya lagi yang banyak di sini juga kiai kiai atau ustaz yang ngerti agama tapi malah disuap uang itu kan alat, alat alat tukar nah uangnya ini kok kenapa dijual beli dipakai minjem pakai bunga dan lain sebagainya. Itu kan berarti lain apa nah, kita enggak ngerti gitu. Uang yang harusnya jadi alat jual beli, malah alat jual belinya yang dicuper jual beli kan. Lah di ini? Lebih parah lagi kan. Jadi makin kacau sistem perekonomian karena apa? Perekonomian dunia sekarang bukan dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh presiden, bukan. Dipegang oleh Amerika. Ya jangan berasalahin presiden kita. Yang megang Amerika. Jadi satu negara dibuat moneter, satu negara dibuat inflasi, itu siapa yang berkuasa? Amerika. Lah kenapa kita masih menggunakan ATM? Mas, nah, kenapa kita masih menggunakan bah? Ya kan? Disadari itu tidak, kita masih menggunakan sistem yang adil. Kita merasa mereka lah, sebetulnya mereka yang tertawa karena apa? Karena kita juga masih dikuasai mereka. Sistem perekonomiannya, jadi budak yang yang Abadi adalah budak yang merasa dirinya merdeka. Ini, ini ahli kita itu jadi terjebak Dia sudah merasa benar pada sebetulnya dia masih dijajah oleh Yahudi. Dia benci Yahudi, dia benci si A si B. Mencela, lalu kenapa kita kok kenapa jadi mencela? Kenapa kita jadi menyalahkan? Ini ahli kita ini yang yang yang membuat. Kalau saya lihat Indonesia itu hebat, benar dalam berketuhanan. Ketuhanan yang misalnya benar bahwa kita itu Allahnya itu Allah gitu, bukan hanya dipahami, bukan hanya dihafal seperti mau uas ujian akhir semester, hafalan doang. Kalau kita bukan hafalan doang yang Allah, Indonesia akan menjadi baik. Tidak akan ada pertengkaran dan perpecahan. Ini kenapa ada pertengkaran dan perpecahan? Yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Karena apa adanya ahli kita. Kami yakuni lagi nak kitab. Ya ahlu kitab lima tahun. Rasul hak bil batil ini wata tumbu nawang tumpak Kenapa ahli kitab kau tukar balikan? Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini ditukar balik. Hah? Akhirnya terpecah belah kebenaran itu jadi dua. Akhirnya rakyat jadi senang mencelah, senang mengalahkan, senang menghujat. Ini karena apa? Rasul dulu hanya mengajarkan persisayaan ya? kok. Bismillahirrahmanirrahim itu mengajarkan kasih sayang Bukan mengajarkan kebencian ya? Ini karena apa? Ahli kitab Bukan Quran yang berjalan Harusnya kalau kita minah pada Rasul Jadilah Quran yang berjalan Baca diri Bukan baca orang Kalau baca orang mah gampang Usian oh, lu begini, usian lu begitu Ya yeah, gampang Tapi baca diri Susah Semua tujuh lautan kelihatan Gajah di perumpuk mata Tidak kelihatan Ini ahli kitab hanya bisa baca orang tapi dia tidak bisa membaca dirinya sendiri padahal Quran, bacaan itu bukan untuk membaca orang, tapi membaca diri janganlah jadi ahli kitab jangan bertuhan kepada kita berdua hanya kepada Allah melalui Islam, berserah diri kepada Allah terima kasih semoga video kali ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh